Mitra bisnis, kompas menulis, kewibawaan mahkamah konstitusi hancur lebur sudah. Setelah mantan ketua MK Akil Mukhtar tertangkap tangan KPK dalam kasus swap, beberapa waktu lalu sewaktu hakim MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Maluku, sejumlah orang berani melakukan tindakan anarkis. Berteriak-teriak, menjungkirbalikkan kursi, memecahkan kaca, dan mencoba menyerang hakim sampai hakim melarikan diri. Tindakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama 10 tahun MK berdiri. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Ya ini karena sesatnya konstitusi kita yang diamandemen oleh anggota-anggota MPR yang terhormat itu. Jadi apa pemahaman kita tentang, kita kan menganut trias politika, Montesquieu. TS Politica bilang gini kan Harus ada pemisahan kekuasaan Antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif Pemisahan kekuasaan supaya ada check and balances Supaya ada keseimbangan di dalam kekuasaan Tapi apa konstitusi kita? Pembagian kekuasaan Di dalam konstitusi kita disebutkan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi, 3 dipilih presiden, 3 dipilih MA, 3 dipilih DPR. Itu kan namanya bagi-bagi kekuasaan. DPR itu adalah objek yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi lewat sengketa pilkada. DPR adalah lembaga yang membuat undang-undang yang diuji oleh MK. Tapi DPR-nya, mantan anggota DPR-nya yang sudah tidak terpilih kembali, masuk menjadi anggota MK, seolah-olah menjadi wakil dari partai-partai. Hamdan Zulfa PBB, Mahfud MD PKB, Akhil Muhtar Golkar, Patrialis Akbar Pan, ini apa-apaan. Jadi rusak semua. Sumbarnya dari situ. Salah konstitusinya. Maka ubah itu konstitusi. Jangan bagi-bagi kekuasaan. Ini keluarnya perpu apa-apaan ini. Tambah kacau lagi. Loh kok perpu? Ini soal konstitusi kok perpu? tahu itu semua orang. Dan sudah terbukti akil muhtar seperti itu. Maka orang tidak percaya akan seluruh hasil MK ini. Karena manusia-manusianya gua dari partai. Kan sangat mustahil akil muhtar sendiri yang menerima uang. Karena setiap sidang itu. Paling tidak majelisnya tiga orang. Akil muhtar hanya Satu. Tidak mungkin bergerak sendiri. Ya mudah-mudahan akan ketahuan ya. Mudah-mudahan akan ketahuan lewat sidang akil ketahuan kan nanti. Yang lain-lainnya. mustahil bisa sendiri. Karena itulah tidak dihormati. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.